kita melanjutkan pembahasan fikih Dan Pembahasan kita masih berkaitan dengan sholat jumat Dan sekarang kita akan masuk Pembahasan tentang adhan Sholat jumat Adhan Di dalam sholat jumat itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian juga Abu Bakar zaman Umar bin Khattab demikian juga di awal zaman Uthman Adhan itu hanya sekali tetapi di akhir zaman Uthman ketika beliau melihat banyaknya manusia yang masuk Islam dan di Madinah itu kota Madinah banyak mulai berdatangan orang-orang dari luar negara untuk tinggal di Madinah. Dan satu kota masjid yang digunakan untuk salat Jumat itu hanya satu yaitu Masjid Nabawi dengan jarak rumah yang sangat jauh. Akhirnya Utsman bin Affan itu memiliki inisiatif untuk mengadakan azan Jumat itu dua kali. <tuh> dan sebelumnya yaitu zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, Umar dan awal zaman Utsman itu azannya hanya sekali. Tetapi karena sebuah maslahat Utsman bin Affan menambah azan sampai dua kali. Dan Disebutkan oleh para sahabat Disebutkan sama para ulama Tentang bagaimana kondisi zaman Uthman bin Affan Itu kondisinya memang berbeda Sehingga Uthman bin Affan melihat maslahat Ada beberapa yang beliau rubah <tuh> Sambil dikatakan oleh Sa'ib bin Zaid Sa'ib bin Yazid Beliau berkata, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Irwet ini, Innal azana yaumal jum'ati kana awaluhu Hina yajlisul imamu yaumal jum'ati alal mimbar Sesungguhnya azan di hari jum'at itu Ditegakkan ketika duduknya imam Pada hari jum'at di atas mimbar Yaitu azan itu dimulai ketika khotib itu di atas mimbar Tidak ada sebelumnya yaitu cuma sekali. Dan ini terjadi fi'ah di ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikerjakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Dan dikerjakan pada zaman Abu Bakar dan zaman Umar bin Khattab. Falama kana khilafatu Utsman radhiyallahu anhu wa katharu. Dan ketika zaman Utsman bin Affan kondisi Madinah sudah banyak orang-orang yang tinggal di Madinah. Amara Utsman yaumal Jum'ati bil adzan tsalits. Maka Utsman memerintahkan pada hari Jumat untuk ditegakkan azan yang ketiga, yaitu azan dua kali kemudian iqamah sekali. Berarti ada tiga Azan pertama, azan kedua, kemudian iqamah. Fa adzina bihi ala zawra. Maka ditegakkanlah azan di tempat yang sangat tinggi. Fathabatul amru ala dzalika. Dan azan dua kali itu berjalan sampai sekarang yaitu sampai sekarang itu yaitu sampai zamannya Sa'ib bin Yazid. Demikian juga sampai sekarang. Sampai zaman kita ini. Falam ya ibn nasu dzalika dan manusia tidak pernah mencela Utsman tentang masalah ini. وَقَطْ أَبُوْ عَلِهِ هِيْنَا أَتَمْ مَسْشَلَةَ بِمِنَةً Padahal manusia itu telah mencela, yaitu para sahabat telah mengingkari perbuatan Osman ketika Osman itu menyempurnakan musim haji ketika sholat di Mina Riwayat ini menjelaskan secara jelas sekali bahawa azan dua kali itu awal kali yang mengerjakan azan dua kali itu adalah Osman bin Affan Sedangkan zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar dan zaman Umar, sholat Jumat itu adhan cuma sekali. Dan memang Othman itu, anhu, Beliau memang membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, yang berbeda dengan zaman sebelumnya. Seperti ketika sholat di Mina, musim haji sholat di Mina, itu sunnahnya itu, sholatnya itu di jama' tanpa dikosor tetapi ketika Uthman bin Affan itu menjadi khalifah, maka beliau sholatnya itu uh, sesuai dengan waktunya masing-masing yaitu sholatnya itu disempurnakan maka itu pun juga terjadi perbedaan di kalangan para sahabat Oleh itu berarti Uthman itu memang melihat kondisi maslahat yang ada maka Uthman itu membuat sesuatu yang baru maka di zaman Uthman inilah terjadi azan dua kali Jumat sampai sekarang yaitu di Masjid Nabawi demikian juga di Masjidil Haram itu azan Jumat itu sampai sekarang masih ada yaitu azannya itu dua kali sampai sekarang Lepas bagaimana hukum azan dua kali ini maka azan dua kali di hari Jumat ada beberapa sahabat yang mengingkari, ada beberapa sahabat yang mengingkari tentang perbuatan Uthman di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dalam riwayat yang sahih juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah yaitu Abdullah bin Umar itu mengingkari tentang azan dua kali yang dibikin oleh Utsman bin Affan. Abdullah bin Umar mengatakan innamakaana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza sa'idal so mimbar adzana Bilal. Bilal itu azan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naik ke atas mimbar. Fa idza faragha an alaihi wasallam min khutbatihi aqama as-shalah. Dan ketika Rasulullah sudah selesai dari khutbahnya, maka Bilal itu baru iqamah untuk menegakkan salat. Wal adhanul awwalu bid'ah. Kemudian kata Abdullah bin Umar, "Maka azan pertama yaitu sebelum khutib itu naik ke atas mimbar ini sesuatu yang bid'ah." Makanya itu di sini terjadilah perbedaan panjang di antara para ulama tentang azan dua kali. Ada ulama-ulama memang yang mengingkari tentang azan dua kali, karena itu tidak ada zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, Umar tidak ada. Itu baru ada sejak zaman Uthman bin Affan. Sehingga ada ulama-ulama yang mengingkari dan mengatakan bahasanya perbuatan itu sebagai bid'ah, karena sebelumnya tidak ada. Tetapi ada ulama-ulama yang berpegang kepada pendapatnya Uthman. Karena ketika Othman mengadakan seperti itu, semua para sahabat tidak ada yang menggaris terang-terangan. -terang -terang -terang dan diamnya mayoritas para sahabat menunjukkan riduanya mereka. Sehingga ketika para sahabat itu mereka diam terhadap perbuatan Othman, berarti menunjukkan akan riduanya mereka. Tetapi pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, Wallahu alam, dan itu tarjihnya Syekhul Islam. Syekhul Islam mengatakan panjang lebar ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan, Memang azan dua kali itu itu tidak pernah ada dalilnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terbaik yang terbaik azan itu hanya sekali. Kecuali jika kondisinya sesuai dengan kondisi zaman Utsman. Maka silahkan dikerjakan azan dua kali sesuai dengan kondisi zamannya Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan itu mengadakan azan dua kali itu ketika kondisinya itu berbeda dengan kondisinya atau zamannya Rasulullah, zaman Abu Bakar, dan Umar zamannya Uthman itu yang me mengharuskan dia itu untuk mengadakan azan itu dua kali oleh karena itu azan dua kali ketika dikerjakan pada zaman Uthman maka itu hukumnya dibolehkan kenapa? karena Uthman bin Affan itu termasuk Khulafa ur -rasyidin. dan Khulafa ur itu sunnah mereka juga harus kita ikuti Karena Rasulullah SAW itu mengaitkan sunnah itu dengan dua sunnah pertama sunnahnya Rasulullah kemudian yang kedua sunnahnya Khulafa ur -rasyidin. sebagaimana Rasulullah SAW itu ketika diminta oleh para sahabat untuk memberikan wasiat maka Rasulullah SAW mengatakan Usikum Bitaqwullah saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala kemudian kalian itu harus memegang alaikum bisunnati wa khulafa’ur khulafa rasyidin kalian wajib memegang teguh sunnahku dan sunnahnya khulafa’ur ur-rasyidin abdu'alaihi ha bin nawajid gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian nah, berarti sunnah yang harus kita ikuti itu dua sunnah yang pertama sunnahnya Rasulullah Kemudian yang kedua sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Pemimpin para sahabat yaitu Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Maka ketika Khulafaur Rasyidin membikin sesuatu di dalam agama karena kondisi tertentu, maka itu juga termasuk sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah mereka. Sehingga dalam hadis itu ketika Rasul mengatakan "Alaikum bisunnati" wajib kalian memegang sunnahku wa sunnatul khulafahir roshidin dan sunnahnya khulafa'ir roshidin menunjukkan berarti sunnah itu ada dua maka sunnahnya khulafahir roshidin itu juga harus kita jalankan berarti menunjukkan berarti azan dua kali itu boleh bahkan terkadang sunnah jika memang dikerjakan sesuai dengan zaman Uthman bin Affan nah sekarang kita akan melihat bagaimana zamannya Uthman sehingga bisa disamakan dengan uh, azan Jumat dua kali di tempat-tempat yang lainnya karena Uthman bin Affan itu mengadakan azan dua kali karena ada sebab kondisi yang mengharuskan dia itu mengamalkan seperti itu maka kondisi ini tidak bisa disamakan dengan yang lain di tempat yang lain jika kondisinya sama dengan itu maka tidak ada masalah untuk dikerjakan karena Uthman bin Affan pun di awal-awal menjadi khalifah tetap azan itu cuma sekali tetapi ketika ada kondisi tertentu, akhirnya Uthman itu mengadakan azan sampai dua kali. Maka siapa yang kondisinya seperti Uthman, maka boleh bagi dia untuk azan dua kali. Apa kondisi zaman Uthman bin Affan itu? Yang pertama, satu kota, solat Jumat itu hanya satu masjid. Kondisinya itu satu kota itu cuma satu masjid. Kota Nabawi atau Kota Madinah, solat Jumat itu hanya di masjid Nabawi. Masjid banyak di Medina itu banyak masjid, tetapi yang digunakan untuk sholat Jumat itu hanya satu, sehingga masjid-masjid yang lain itu hanya digunakan untuk sholat jamaah, seperti Masjid Kubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa biasa mendatangi Masjid Kubah biasa, demikian juga di sana ada masjid banyak se eh, sekitar Madinah Nabawi itu banyak masjid, tetapi yang diadakan itu yang diadakan di daerah Medina itu masjid itu hanya masjid Masjid Nabawi saja. Maka kalau sebuah kota, misalkan di kita misalkan sebuah kota, sholatnya itu cuma di satu masjid, maka berarti kita masuk kategori pertama. Kemudian yang kedua, kondisi Medina waktu itu, masjid itu dengan pasar sangat dekat. Sehingga kaum muslimin itu mereka pada sibuk orang-orang muhajirin, mereka sibuk berdagang, sedangkan orang-orang ansor mereka sibuk cocok tanam. Dan kondisinya mereka banyak sekali, yaitu oh manusia jumlahnya semakin banyak, bahkan mereka di tempat-tempat yang jauh, cocok tanam itu sampai tempat jauh-jauh mereka, kebun-kebun mereka itu jauh-jauh. Maka dalam kondisi seperti ini, Osman mengadakan azan dua kali, supaya ketika mendengar azan pertama mereka persiap-siap. Orang-orang yang di pasar, mereka sudah tahu akan detang, dekatnya waktu, Sholat Jumat, akhirnya mereka pulang, mandi, kemudian berangkat ke masjid. Demikian juga orang-orang yang di ladang, mereka bisa pulang, kemudian bersihkan diri, mandi, berangkat ke masjid. Kalau kondisi masjid itu di tempat perumahan, yaitu bukan tempat-tempat yang ramai, maka tidak disuruhkan azan dua kali. Kenapa? Karena kikmatnya enggak ada. Diingatkan apa? Wong mereka juga tidak terlalu sibuk dengan urusan perdagangan dan cocok tanaman mereka. Kemudian yang ketiga, azan pertama itu diniatkan untuk persiapan. Sehingga azan pertama jarak dengan yang pertama dan kedua itu panjang jaraknya. Kenapa? Karena pertama itu azan pertama diniatkan untuk persiapan. Sehingga orang-orang di pasar, mereka bisa bersiap-siap, demikian juga orang-orang yang di ladang, mereka bisa bersiap-siap. Orang yang di pasar ketika mendengar azan pertama, mereka pulang ke rumah, mandi, berangkat ke mesjid, itu masih cukup. Kenapa? Karena niatnya azan pertama itu untuk memberikan peringatan. Kalau zaman sekarang, niat ini sudah hilang. Kenapa? Karena azan pertama bukan untuk memberitahu waktu tentang dekatnya sholat, tetapi azan pertama itu hanya sebuah rutinitas saja. Sekarang, misalkan azan pertama dengan kedua itu jaraknya cuma 5 menit. Padahal kalau seandainya kita samakan dengan zaman Ottoman, beda sekali. Jika seandainya ada orang dengan azan <tuh> pertama di negeri kita ini, dia sedang di pasar, kemudian dia pulang, kemudian dia mandi, berangkat ke masjid, bubar. Kenapa? Karena antara jarak antara azan pertama dengan azan kedua itu sangat dekat sekali, cuma 5 menit cuma bisa untuk solat dua rakaat. Azan pertama selesai, solat dua rakaat, kemudian datang azan kedua sehingga jaraknya itu sangat cepat sekali kalau zaman Utsman tidak. Zaman Utsman itu kondisinya berbeda. Kondisinya antara azan pertama dengan azan kedua itu sangat panjang sekali. Kenapa? Karena memang tujuannya azan pertama itu untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang bekerja bahwasanya sholat Jumat itu sudah mau dekat waktunya masuk. Maka berbeda kondisinya dengan zaman sekarang. Kalau orang berdalil misalkan tapi di Masjid Nabawi, Masjidil Haram sekarang, itu pun jaraknya juga cepat. Maka kita katakan standarnya itu bukan kebiasaan. Ulama-ulama pun telah mengingkari masalah ini. Yaitu apa yang dikerjakan di Masjid Nabawi itu diingkari sama para ulama-ulama mufti-mufti di sana itu mengingkari. Cuma karena ini berkaitan dengan sebuah negara, tetap yang menentukan kebijakan itu bukan ulama. Yang menentukan kebijakan itu ya pemerintah. Oleh itu maksudnya tidak bisa kita jadikan standar itu apa yang diamalkan oleh orang-orang di masjid Nabawi demikian juga Majidil Haram Tetapi ulama-ulama telah mengikari masalah-masalah seperti itu yang terjadi di sana Jadi intinya jika memang kondisi-kondisi seperti ini ada Kondisi-kondisi seperti ini ada Maka disunahkan untuk mengadakan azan dua kali Tetapi kalau kondisi seperti ini tidak ada Maka tetap kita kembalikan ke asal bahwasannya azan sholat Jumat itu hanya sekali <tuh> oleh karena itu Allah Alam uh, di dalam masalah seperti ini apalagi kondisinya sudah berbeda kalau zaman pertama itu azan itu kenapa dua kali karena memang kondisi kaum muslimin itu tidak punya jam demikian juga azan pun tidak bisa dengan suara keras zaman sekarang sudah macam-macam sudah lengkap Zaman sekarang sudah ada mikrofon Demikian juga sudah ada jam Demikian juga pengingat itu sudah ada Sudah lengkap Maka memberikan peringatan dengan azan itu zaman sekarang sudah Sudah tidak melanzimkan Karena sekarang pengingat itu Angkan waktu itu banyak sekali Seperti misalkan kalau zaman dulu Bilal itu kalau azan naik ke atas loteng Kenapa naik ke atas loteng? Karena suaranya biar keras Zaman sekarang sudah ada mikrofon dan mikrofonnya sudah ditaruh di atas. Sehingga apakah disunnahkan untuk naik ke atas loteng lagi? Tidak. Karena hikmahnya sudah enggak ada. Yaitu hikmahnya itu supaya suaranya keras itu sudah di sudah dicukupi dengan mikrofon yang ada. Jadi intinya azan dua kali itu itu walaupun terjadi zaman Utsman bin Affan, tetapi zaman sebelumnya tidak ada. Maka siapa yang mengerjakan azan dua kali tetapi dengan kondisi zaman seperti zamannya Uthman maka itu hukumnya disunahkan. Tetapi kalau azan dua kali dengan sistem berbeda dengan kondisi Uthman bin Affan maka kita katakan tetap yang terbaik kita kembalikan ke sunahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu azan cuma sekali. Kemudian untuk azan Jumat itu <coughs> apakah azan Jumat itu harus setelah zawal atau boleh sebelum zawal Zawal itu apa? Zawal itu masuknya waktu duhur Itu dinamakan dengan Zawal Masuknya waktu duhur itu ketika matahari itu condong ke barat Kalau matahari tegak di atas, misalkan kita ada tongkat Ditancapkan Tongkat itu tidak ada bayangannya Jadi persis di atas, persis Tidak ada bayangan ke barat dan ke timur Maka itu dinamakan dengan waktu istiwa Dinamakan dengan waktu istiwa waktu istiwa ini termasuk larangan untuk mengerjakan sholat mutlak kenapa? karena waktu istiwa ketika persis di atas, matahari itu persis di atas itu pas neraka jana masih dibakar oleh Allah Ta'ala jadi kalau matahari tegak di atas <coughs> itu berarti namanya istiwa ini belum masuk waktu tuhur ketika matahari itu condong ke barat sedikit sehingga mulai ada bayangan ke timur jadi kalau ada tongkat ditancapkan Matahari condong ke barat berarti mulai ke timur itu ada bayangan. Bayangan itu itu dinamakan dengan zawal. Zawal itu waktu di mana matahari condong ke barat sedikit. Di situ mulai masuk waktu zuhur. Jadi zuhur sudah masuk di waktu itu. Pertanyaan, kalau salat zuhur, salat zuhur biasa itu jelas waktu masuknya itu ketika zawal yaitu ketika matahari condong ke barat itu masuk waktu dzuhur pertanyaan apakah sholat jumat itu juga sama sehingga sholat jumat itu harus menunggu zawal yaitu matahari condong ke barat sedikit yaitu masuknya waktu dzuhur maka di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama cuma ulama atau mayoritas para ulama mereka mengatakan bahwa Waktu sholat zuhur itu azan zuhur sama azan jumat itu tidak ada bedanya Jadi azan zuhur itu ketika zawal Demikian juga azan jumat pun harus ketika zawal Sebelum itu tidak dipulihkan Oleh itu ketika misalkan ada seorang khotib Naik ke atas mimbar Belum waktu zuhur maka tidak boleh. Misalkan kalau zaman kita misalkan Zuhur itu masuknya jam 12 persis misalkan jam 12 persis itu pas waktu duhur masuk maka kalau ada seorang khotib naik ke atas mimbar jam 12 kurang 5 menit maka berarti tidak diperbolehkan. kenapa? karena belum masuk waktu duhur karena kalau khotib naik ke atas mimbar maka setelah salam duduk azan setelah itu berarti azannya itu ketika matahari itu belum condong ke barat atau belum masuk waktu duhur kalau pendapat jumur ulama tidak diperbolehkan. Tetapi jumhur ulama mengatakan sunnahnya tetap diawalkan. Jadi masuk waktu zuhur langsung khatib itu naik atas mimbar kemudian langsung azan. Ini pendapat jumhur ulama. Tapi pendapat sebagian ulama yaitu pendapatnya Imam Ahmad beliau mengatakan bahwasanya khusus azan salat Jumat boleh dikerjakan sebelum zawal dan boleh dikerjakan setelah zawal yaitu berarti misalkan kalau masuk waktu Tuhur itu jam 12, jam 12 kurang seperempat, boleh adhan. Boleh, tidak ada masalah. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Baik hadis demikian juga eh, tentang perbuatan para sahabat dalam masalah ini pun banyak. Di antaranya, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa zaman Rasulullah s.a.w. itu Beliau pernah mengerjakan salat Jumat sebelum masuk waktu duhur. Itu jelas sekali menunjukkan berarti azan belum masuk waktu duhur dibolehkan dari di Jumat. Contohnya misalkan hadis dari Salamah bin Aqwa Rasulullah, An beliau bercerita hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kunanu jammiu ma'arosulillah Yusufullah wali wasalam idza zalati shamsu fumanarjiu na natatabba al-fai kami itu mengerjakan salat zuhur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika matahari condong persis yaitu ketika matahari itu condong berarti ini mengerjakan salat Jumatnya kami mengerjakan salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk zawal ketika zawal kami itu salat Jumat kemudian kami pulang dari rumah dari masjid ke rumah kami Na tatap bak alfaik dan kita itu mencari naungan tidak ada naungan berarti kalau tidak ada naungan ini kalau misalkan ada rumah ada pohon atau ada kayu tidak ada naungan berarti menunjukkan pas matahari itu tegak di atas sehingga tidak ada naungan yang condong itu tidak ada kalau seperti ini berarti menunjukkan azannya Jumatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berarti kemungkinan sebelum masuknya waktu duhur kenapa? karena ada azan, kemudian ada khutbah, kemudian baru sholat. selesai sholat itu pas matahari itu condong, berarti sebelumnya itu sudah dikerjakan. itu itu dalilnya Imam Ahmad. demikian juga contohnya misalkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan An Naa Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam Kana Yusallil Jum'a Hee Natamilu Shams Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan sholat Jumat ketika matahari itu condong. Berarti kata matahari condong berarti khotbahnya berarti sebelum itu hadis yang selanjutnya misalkan dari Jabir bin Abdullah hadis Wahhi dikeluarkan oleh Imam Muslim karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jualil Juma'ah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu solat Jumat semanat Habu Ilah Jimalina selepas solat Jumat kami pergi ke tempat istirahat kami yaitu ke rumah kami ke tempat istirahat kami atau ke tempat ontak yaitu di mana ada kandang ontak dan di ontak-ontak itu biasanya mereka istirahat vanurihuha kemudian kami istirahatkan mereka ontak-ontak itu dengan minum dengan yang lainnya hinatazulu shamsu dan kami istirahatkan ontak-ontak itu ketika matahari itu zawal berarti menunjukkan malah dalam hadis ini menunjukkan bahwa selesainya sholat jumat itu ketika zawal berarti solat jumatnya itu malah sebelum zawal demikian juga kalau amalan para sahabat amalan para sahabat banyak juga dalam masalah ini contohnya misalkan dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Shaibah dari Abu Rozin dia mengatakan kunna nusul ali al Jum'ata. kami solat jumat bersama Ali bin Abi Talib fa'ahyanan najidu fai'an la najiduhu terkadang kami mendapatkan yaitu selepas sholat itu kami mendapatkan e, bayangan benda yaitu benda itu ada bayangan ke timur berarti sudah zawal dan terkadang kami tidak mendapatkan kalau tidak mendapatkan bayangan berarti matahari itu pas tegak di atas langit oleh itu berarti zaman alibi labithole pernah dikerjakan dua-duanya Kemudian yang selanjutnya misalkan perbuatan dari Abdullah bin Salamah Belum bercerita Abdullah bin Mas'ud al-Jum'at al-Duh'ah Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengerjakan sholat sebagai imam bagi kami Dikerjakan di waktu Duh'ah Berarti Duh'ah itu berakhirnya ketika matahari tegak Dan sholat Jum'atnya itu dikerjakan masih waktu Duh'ah Yaitu maksudnya belum sebelum matahari itu tegak di atas langit kemudian Abdullah bin Masud mengatakan khusyitu alikumul har saya kerjakan sebelum mata ditegak di atas langit karena saya takut yaitu saya itu kasihan kepada kalian jika kalian keluar ke rumah kalian itu dalam kondisi panas yang menyengat itu malah belum mengerjakan masih di waktu Tuhan yaitu Abdullah bin Masud itu mengerjakan masih di waktu Tuhan demikian juga perbuatan selanjutnya dari Bilal al-Abbasih belum bercerita Anna Ammaron solat bin nasil Jum'atak Ammar bin Yasir pernah solat Jum'at sebagai imam bagi manusia Wan Nasufarykon selesai solat Jum'at manusia itu berbeda pendapat tentang waktunya kapan terjadinya solatnya itu Ba'dhuhumnya kholuzalati shamsu sebagian manusia mengatakan keluar dari mesjid matahari sudah condong ke barat yaitu sudah masuk waktu duhur wa ba'dhum yaqulu lam yazal lam tazal sebagian mereka mengatakan selepas salat matahari itu belum condong yaitu belum waktu tuhur tapi salat Jumat sudah selesai demikian juga Samak bin Harab mengatakan kana Nu'man bin Bashirin yusalli bil Jum'ata ba'da matazulu syamsu Nu'man bin Bashir salat <tos himself> Jumat menjadi imam bagi kami Setelah matahari itu condong Berarti matahari condong baru sholat jumat Tetapi sebelumnya itu sudah ada khutbah dan ada azan. Berarti menunjukkan bahwa dilakukan itu sebelum Dilakukan itu sebelum matahari itu condong ke barat Atau sebelum masuk waktu tuhur Banyak sekali riwayat dalam masalah ini Semuanya menunjukkan bahwa Dulu para sahabat itu biasa mengerjakan sholat jumat Sebelum masuk waktu tuhur Berarti, kalau kita perhatikan, berarti pendapat Imam Ahmad itu pendapat yang sangat kuat. Tetapi, walaupun pendapat Imam Ahmad itu pendapat yang sangat kuat, yang terbaik, apalagi kita tinggal di sebuah masyarakat, yang masyarakat kita itu bermadhab syafi'iyah. Dan madhab syafi'iyah itu, mereka mengatakan bahwasanya sholat Jum'at itu sama dengan sholat Duhur waktunya. Seperti pendapat Jum'hur, karena itu pendapat Jum'ur ulama, pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah mengatakan demikian maka yang terbaik walaupun kita mengatakan bolehnya khutbah Jum'at dan azan Jum'at itu sebelum matahari condong atau sebelum waktu tuhur tetapi yang terbaik kita akhirkan sholatnya itu atau azannya itu ketika matahari sudah sudah condong atau sudah masuk waktu tuhur kenapa kita kerjakan seperti ini? yang pertama untuk menjaga fitnah untuk menjaga fitnah di kalangan manusia sehingga manusia tidak terfitnah yaitu tidak menganggap kita itu sebagai aliran aliran yang aneh dan yang lainnya. Kemudian yang kedua untuk menjaga bagi wanita yang sholat di rumah mereka. Karena wanita itu mereka sholat Jumat eh, sholat duhur di rumah mereka itu tidak berkaitan dengan sholat Jumat mereka. Tetap mereka itu sholatnya tepat pada waktunya. Karena mereka yang tidak sholat di masjid wanita-wanita itu mereka sholatnya sholat duhur. Tetapi siapa yang mau mengerjakan di awal waktu maka hukumnya dipulihkan. Bukan berarti kita larang. Silahkan hukumnya dibolehkan Kemudian juga di hari Jumat itu ada sebuah Kekhususan Yang tidak dimiliki pada hari-hari yang lainnya Yaitu bahwasanya ketika matahari itu istiwa Tegak di atas langit Ketika matahari itu tegak di atas langit itu Hukumnya tidak dibolehkan untuk sholat sunnah mutlak Sholat sunnah mutlak itu dilarang pada lima waktu Lima waktu itu termasuk waktu-waktu larangan Yang pertama ketika selepas sholat subuh Kemudian yang kedua ketika matahari terbit Sampai setinggi tombak Kemudian yang ketiga ketika istiwa Matahari tegak di atas langit Kemudian yang keempat selepas sholat asar Kemudian yang kelima ketika matahari berjalan mau tenggelam Lima waktu ini orang itu tidak boleh mengerjakan sholat sunnah jadi maksudnya sholat sunnah di sini adalah sholat sunnah mutlak Tidak dibolehkan Kecuali Kecuali di hari Jumat Mengerjakan sholat sunnah mutlak Ketika matahari tegak di atas langit Khusus Karena keutamaan sholat hari Jumat Akhirnya dibolehkan Apa maksudnya Misalkan Ada sebuah sunnah yang memang zaman sekarang pun e, Mulai kita tinggalkan Mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin ada sebuah sunnah yaitu orang yang datang ke masjid untuk menghadiri sholat jumat itu mereka mengerjakan sholat sampai kapan batasannya sampai khotib itu naik ke atas mimbar summa sholamakutiballahu yaitu kalau kita datang ke medjid misalkan kita datang ke masjid jam setengah 12 ada sebuah sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita amalkan Maka siapa yang mengamalkan itu, dosa antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya akan dihapuskan. Yaitu apa? Yaitu kota surat dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Terus sampai kapan berakhirnya? Berakhirnya sampai khotib naik ke atas mimbar. Kalau seandainya, misalkan istiwanya itu jam 12 persis. Istiwa. Zawalnya berarti jam 12 lebih 5, masuk waktu tuhur khotibnya itu misalkan naik ke atas mimbar jam 12.00 lebih 10.00 berarti jam 12.00 lebih 10.00 kita masuk masjid jam setengah 12.00 kita sholat-sholat-sholat-sholat-sholat terus jam 12.00 otomatis kita itu juga masih sholat-sholat sholat-sholat mutlak padahal jam 12.00 persis itu pas waktu istiwa maka bagaimana hukumnya? hukumnya dibolehkan hukumnya dibolehkan, kenapa dibolehkan? karena khusus hari Jumat itu dibolehkan walaupun kita sholat apa itu? sholat yang kita kerjakan itu dinamakan dengan sholat mutlak tetapi hukumnya dibolehkan kita kerjakan karena itu kekhususan di hari Jumat khusus hari Jumat itu seperti itu jadi boleh maka sunahnya itu kalau kita masuk masjid, maka kita sholat dua rekaat, dua rekaat, dua rekaat, dua rekaat sampai kapan? sampai khotib itu naik ke atas mimbar itu sangat dianjurkan, sangat disunahkan Terus kalau orang bertanya misalkan apakah sholat Jum'at itu ada kobliyahnya? Sholat Duhur itu ada kobliyah. Sholat Duhur itu ada kobliyah Duhur, ada bakdiyah. Sholat-sholat Ru'atib itu ada. Pertanyaan apakah sholat Jum'at itu ada? Maka kita katakan sholat Jum'at itu hanya bakdiyah saja yang ada. Sedangkan kobliyah tidak ada. Lalu bagaimana dengan sholat antara dua, jum, dua uh, azan? Di masalah kita misalkan azan dua kali Mereka azan pertama Kemudian sholat dua rekaat Kemudian azan Khotib kan naik atas mimbar Kemudian azan kemudian khutbah, kemudian komad nanti Sholat dua rekaat yang dikerjakan Antara azan dan komad itu Apakah itu adalah sholat kobliyah Maka kita katakan Jika dianggap sebagai sholat kobliyah Maka bid'ah Karena jumat tidak ada kobliyah kalau niatnya itu mengerjakan itu karena mengerjakan sholat Qobliyyah maka itu jatuh perkara yang baru dalam agama karena tidak ada sholat Qobliyyah, Jum'at itu tidak ada tetapi kalau orang mengerjakan, karena ingin mengerjakan sholat sunnah mutlak maka silakan, sholat sunnah mutlak itu kapan saja sampai khotib itu naik ke atas mimbar maka hukumnya dibolehkan, kalau sulat, niatnya sholat mutlak boleh tetapi kalau niatnya itu sholat Qobliyyah, Jum'at tidak ada Qobliyyah tetapi yang aneh di masyarakat, ini yang aneh sholat dua rekaat antara dua azan, azan pertama dan kedua itu di masyarakat kita kayak wajib bahkan lebih dari wajib sehingga orang yang tidak sholat itu akan dipelentangi sama di dipel, uh, sama orang-orang lain diliatin, kemudian bisa-bisa disuruh sholat, eh, sholat, sholat, sholat, oh ini kan sunnah, sunnah saja sholat mutlak tadi masyarakat luar biasa di masyarakat Sholat wajib mereka tinggalkan itu biasa, tapi kalau sholat ini dua rakaat antara azan nggak berani mereka meninggalkan, dan itu luar biasanya dua rakaat ini bagi masyarakat, bahkan orang-orang yang rajin ke mesjid biasa sholat jamaat lima waktu di mesjid, datang hari jumat awal waktu kemudian mereka baca Quran, kemudian nanti ketika azan kok nggak sholat sunat dua rakaat itu bisa permasalahan nanti di masyarakat, bisa dicaci maki habis gara-gara tidak mengerjakan surat, sunnah dua rekaat, bayangkan sunnah mutlak, ini hukumnya sunnah mutlak bukan sholat ruatib, apalagi sampai tingkatan wajib bahkan di masyarakat lebih tinggi dari wajib sehingga yang tidak mengerjakan bisa dicaci maki habis di masyarakat dan itu yang terjadi seperti itu, nah ini yang aneh kalau seperti ini nih jelas aneh ini di masyarakat <tuh> oleh karena itu intinya sholat jumat itu tidak ada kobriyah tapi kalau orang mau mengerjakan antara azan dan komat silahkan tetapi atas nama salat salat sunnah mutlak ya sampai di sini yang bisa kita sampaikan wa akhru dawana rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi